Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Daihatsu Sales Operation, Suparno Jasmin. Pak Suparno, apa komentar Anda? Umumnya orang membeli mobil di Indonesia ini kan untuk menunjang mobilitas ya. Jadi yang utama itu kan menunjang mobiliti. a 3 a persen pembeli daripada market mobil di Indonesia tahun lalu itu kan ada k o m e r s i a l Itu usaha. Jadi kalau untuk usaha itu kan ya pasti juga banyak kan krisis. Jarang yang cash gitu. Jadi saya kira kalau lihat dari pertumbuhan industri otomotif tahun kemarin yang sudah tumbuh Ya kan, kita sebenarnya lagi mengarah ke satu juta, which is sebenarnya masih sesuatu yang sangat mungkin, mengingat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, penduduk gitu ya. Jadi ini juga sekaligus s e b e n a r n y a mobil itu kan adalah untuk mendukung mobilitas dan 30 persennya itu adalah komersial. Jadi kalau 75 sampai 18 p e r s e n itu adalah d i b a y a i n dengan kredit dan kemudian ada pembatasan down payment, itu pasti akan ada pengaruhnya ke industri. Kalau menurut prediksi Bapak, seberapa besar dampak dari kebijakan ini bagi industri? Kita lagi analisa, ya, lagi menghitung, jadi saya belum ada angkanya. Tapi menurut pendapat kami, ini pasti akan memberikan dampak yang cukup besar. Dan industri otomotif ini sendiri kan menciptakan multiplier efek yang besar. Menciptakan lapangan pekerjaan, terus kemudian juga vendor-vendor lokal. ya. Komponen lokal yang kita pakai, ya, saya kira kemudian plus dengan industri-industri lain yang t e r k a i t Jadi saya kira saya belum bisa kasih tahu mengenai berapa angkanya karena kita memang s e d a n g menghitung. Tapi bagaimana dengan alasan kalau kebijakan ini diterapkan agar NPL kita dapat terkontrol? Dicek aja dengan kondisi yang saat ini. Saya tidak tahu ya, saya bukan dari pihak lembaga pembiayaan ataupun dari banknya, silakan saja dicek. Tapi saya kira... でも、私たちはそれを使うことができます。それ、ね、を使ることができます。しかし、私たちはそれを使なことができます。だかし、私たちはそれを使うことができます。それを使うことが能能できます。それを使うことができます。それを使うことができます。そはを使うことができます。 ...menciptakan lapangan pekerjaan... ...vendor-vendor yang berkait... ...industri lain yang berkait... ...saya kira... Kalau mau mengontrol mengenai NPL, saya tidak tahu menurut saya sampai hari ini sih terkontrol dan dalam batas yang wajar. Ya, silakan saja ditanya dengan pihak perusahaan pembiayaan ataupun di perbankan. Jadi, saya kira sebenarnya industri otomotif ini menciptakan banyak multiplier e f e c dan justru sebenarnya pembelian mobil, baik itu komersial ataupun passenger, untuk menunjang aktivitas dan usaha justru sebenarnya ikut menunjang pertumbuhan ekonomi. Kalau kita misalnya mau narik, ディミキアン CEO